Bersama saya DJ Louis Joker 5. sama saya Jojen Luis Jo Kerimas. Terima kasih Let's <laughs> go! Bersama saya DJ Louis Jokerimax. Bersama saya DJ Louis Joker 5. bersama saya DJ Luis Jokerimer. bersama saya J J Luis Jokerimbas.